Assalamualaikum saudarln. Berita malam edisi hari ini, Jumat 6 Januari 2017, dibacakan Ardiansyah. Tanaman padi di tiga desa di Lok Sukuan terancam mati terendam banjir. Polres Gaylurus grebek rumah bandar narkoba di Blang Cerango. Sebuah toko sofa di Lok Smawe terbakar. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM.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 Dalong sekitar 80an hektar sawah masyarakat di tiga desa dalam Kecamatan Lok Sukun Aceh Utara masih terendam banjir yang menerjang kawasan tersebut tiga hari lalu. Padi yang baru berusia satu minggu terancam mati jika terlalu lama terendam air. Camat Lok Sukun Saifuddin mengatakan saat ini tidak ada lagi rumah warga yang terendam banjir di wilayah Kecamatan Lok Sukun, termasuk di Desa Menasahna. Warga mulai membersihkan rumah dari lumpur akibat banjir. Namun demikian, sesuai laporan yang masuk, ada sekitar delapan puluhan hektar sawah di tiga desa masih terendam. Ketiga desa itu yaitu Meria, Lempuk, dan Merbu. Umur tanaman padi yang terendam di tiga desa rata-rata baru satu minggu. Karena sudah tiga hari terendam, sangat berpeluang terjadi gagal panen. Sementara Gesi Menasah Nga M. Yusuf mengatakan ada satu rumah warga berkonstruksi kayu milik Iraimah rusak diterjang banjir. Kondisi rumah sudah miring akibat dihantam air. Sehingga Iraima dalam dua malam ini harus tidur di rumah orang tuanya. Darlun personil Satuan Res Narkoba Polres Gailuus dan Kapolsek Kuta Panjang menggerebek sebuah rumah milik bandar narkoba di desa Gegerang, Kecamatan Blangcerangu, Kamis petang kemarin. Dalam penggerebekan, polisi meringkus seorang tersangka bersama barang bukti. Kasat narkoba Polres Gailuus Ibda Budi EKP mengatakan tersangka bandar sabu dan ganja yang ditangkap polisi bernama Abdurrahman, 32 tahun. Keberhasilan penangkapan tersangka yang sudah lama menjadi target polisi setelah polisi melakukan pengembangan dan pengintaian. Budi Eka mengatakan selain meringkus tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa satu paket sabu dengan berat 0,83 gram. Kemudian satu bungkus ganja kering seberat 3 gram, satu buah timbangan digital, satu buah alat pencetak bungkus sabu dan sejumlah barang bukti lain. Tersangka dan barang bukti telah diamankan di ruang Satres Narkoba Polres Lues untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mengembangkan kasus ini karena tidak tertutup kemungkinan ada tersangka lain yang terlibat. Sudarlun satu toko berkonstruksi beton di Jalan Darussalam, Desa Kampung Jawa Lama, Kecamatan Banda Sakti, Loks Mawai, siang terbakar. Akibatnya enam set sofa di toko tersebut hangus. Dari informasi yang dihimpun, toko reparasi sofa milik Sofian, 56 tahun, selama ini hanya digunakan untuk menyimpan sofa pelanggannya. Sebelum terbakar, ia menyimpan dua set sofa yang sudah selesai diperbaiki dan empat set yang baru dibawa pelanggan. Menurut Sofian, awalnya ia melihat api muncul dari tumpukan kayu di samping kanan toko. Api dengan cepat membesar hingga menyambar ke dalam toko. Saat api terus membesar, warga yang ramai datang ke lokasi membantu memadamkan api. Tak lama kemudian datang tiga unit armada pemadam kebakaran. Sekitar satu jam kemudian api berhasil dijinakkan. Jalan Darussalam pun tidak sampai macet karena sejumlah anggota polisi segera mengatur arus lalu lintas. Darlun gedung baru kantor camat Kuta Panjang Kabupaten Gayuluus belum ditempati. Padahal gedung tersebut rampung dibangun beberapa waktu lalu. Untuk sementara waktu kantor camat Kuta Panjang masih menumpang di salah satu bangunan kosong SD Negeri 1 Kuta Panjang. Gedung baru kantor camat Kuta Panjang yang bertingkat baru rampung dibangun pada bulan Desember 2016. Meski sudah sebulan rampung namun gedung itu belum dimanfaatkan untuk melayani masyarakat. Guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat untuk sementara kantor camat Kuta Panjang terpaksa menumpang di salah satu bangunan kosong SD Negeri 1 Kuta Panjang yang tidak jauh dari lokasi bangunan baru tersebut. Kedung baru kantor camat Kuta Panjang terkesan mewah bila dibandingkan dengan kantor camat lain yang tersebar di 10 kecamatan lain di kabupaten itu. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun penyidik Satreskrim Krim Polres Loksemawe kamis malam menetapkan dua pemilik usaha Galian C di Sawang, Kabupaten Aceh Utara, berinisial MA dan KA sebagai tersangka. Keduanya diduga melakukan eksploitasi batu dan pasir secara ilegal di Kerung Sawang. MA dan KA adalah pemilik beko yang disita sehari sebelumnya. Diberitakan sebelumnya, personil Satreskrim Krim Polres Loksemawe Rabu lalu menyita dua unit beko yang beroperasi di lokasi Galian C Kerung Sawang, Aceh Utara. Penyitaan dilakukan karena pemilik Beko Galianci mengabaikan peringatan polisi yang meminta mereka untuk mengurus izin eksploitasi batu dan pasir di kawasan tersebut. Kasa Tereskrim Polres Loks Mameaka Piasir SE mengatakan setelah menyita Beko, kedua pemiliknya dipanggil ke Polres. Keduanya datang ke Polres Kamis pagi. Pemeriksaan keduanya berlangsung hingga malam. Dari keterangan kedua pemilik usaha tersebut, keduanya mengakui melakukan eksploitasi tanpa izin atau ilegal. Atas dasar pengakuan tersebut, keduanya langsung ditetapkan sebagai tersangka. Usai pemeriksaan, keduanya diizinkan pulang atau tidak ditahan. Sebab keduanya dinilai korporatif. Sementara Beko milik MA dan KA masih diamankan di Mapolsek Dewantara. Sudarlun, Polsek, Medan Sunggal, meringkus lima remaja yang diduga membentuk komplotan pemeras. Kawanan ini memanfaatkan media sosial untuk menjebak korbannya. Salah satu tersangka yang diringkus merupakan remaja perempuan berinisial O. Boru S. 16 tahun. Ia dijadikan umpan oleh empat pelaku lainnya, Jodi Surbakti 18 tahun, DRS 16 tahun, AS 16 tahun, dan M. Yasir Nasution 20 tahun, untuk merayu calon korban melalui media sosial. Reskrim Polsek Medan Sunggal Nur Istiono mengatakan aksi kelima tersangka telah memakan satu korban yakni Reza Indra Faisal 25 tahun, Warga Jalan Kapten Muslim Medan Helvetia Para pelaku menjebak korban dengan tuduhan telah berbuat cabul dengan U S Mereka pun mengancam akan melaporkan kasus pencabulan itu ke polisi Ancaman ini ternyata membuat korban takut Saking takutnya korban rela mengeluarkan uang 2 juta rupiah Tapi setelah menyerahkan uang tersebut korban langsung ke Polsek Medan Sunggal Untuk melaporkan para remaja yang dianggap telah menjebaknya Akhirnya semua tersangka berhasil diringkus polisi Sudarlun Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Barat Daya menyatakan siap menurunkan alat berat ke lokasi desa Ikulung, kecamatan Jempa untuk membersihkan saluran dan alur yang tersumbat. Hal tersebut dilakukan untuk mengatasi banjir luapan yang berulang kali merendam areal tanaman padi di kawasan itu. Kepala BPBK Abdiya Amiruddin mengatakan meskipun belum ada surat permintaan dari gesi desa Ikulung dan camat Jempa, Pihaknya siap menurunkan alat berat jenis beko guna menggali saluran dan alur yang tersumbat sehingga banjir tidak lagi menjadi langganan kawasan tersebut. Kepala BPBK Abdia itu mengaku telah memantau lokasi musibah banjir luapan yang merendam areal tanaman padi di Desai Kulung pada Kamis kemarin. Persoalan banjir luapan yang terjadi berulang kali hanya dapat diatasi dengan mengkorek atau membersihkan saluran pembuang yang tersumbat di beberapa titik lokasi terparah dan normalisasi alur atau sungai Ikulung yang terjadi pendangkalan. Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Makmu Besare M. Johan mengatakan bahwa banjir luapan yang merendam puluhan hektar tanaman padi di desa Ikulung semakin parah. Bila tak segera ditangani, maka tanaman padi terancam mati. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permasekian berita malam edisi Jumat 6 Januari 2017. Berita pagi Serambi BFM bisa anda dengarkan kembali pukul 07.00 Waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa anda akses di situs internet www.serambi.fm.com. Follow juga Twitter @serambiFM. Subhanallah. wassalamu.